Assalamualaikum Saudara Loon, berita malam edisi hari ini Sabtu 28 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Gaji penghulu kota diagara belum dibayar. Balai Syura apresi terpilihnya Cut Zaitun sebagai gadis perempuan satu di Aceh Besar. Malam ini Pentas gelar pertunjukan Him di Kandikalfi Banda Aceh. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi Aceh. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio City 94.4 FM Smawe, Radio Loser, 94, FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takemon. Inilah berita dan lengkapnya dari FM. Sudah para penghulu kute atau gesik di 385 desa dalam 16 kecamatan di Aceh Tenggara hingga saat ini belum menerima tulah atau gaji bulan Mei hingga Juli 2018. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Kecamatan Lawi Alas, Suharto. Suharto mengatakan pihaknya tidak mengetahui penyebab belum dibayarnya tulah untuk para penghulu kute dan perangkatnya. Padahal para penghulu kute dan perangkatnya sangat membutuhkan dana itu untuk biaya operasional dan biaya pendidikan anak-anaknya. Soeharto menyebut saat ini inilah penghulu kute sebesar Rp2.100.000 per bulan, sedangkan sekdes Rp700.000 per bulan dulu nama Cut Zainun Akmal ST yang belakangan viral di sosial media karena terpilih sebagai satu-satunya gesi perempuan di Aceh Besar membuat bahagia kalangan Balai Syura Urung Inong Aceh. BSUIA mengapresiasi terpilihnya Cut Zainun sebagai gesi Senebu Kecamatan Slimum dan ini menjadi sebuah berita yang membahagiakan. Presedium BSUIA Suraya Kamaruzaman Zaman menilai Cud zaitun terpilih secara demokrasi dan sesuai dengan kanun Aceh nomor 6 pasal 8 yaitu tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Pada pasal 8 kanun itu disebut perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional. Darlun Penta Sago Apakaui kembali digelar di Banda Aceh Sabtu malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang diisi dengan pertunjukan him, baca puisi, musik, dan orasi budaya oleh mantan Wagub Aceh Muhammad Nazar digelar di Kandi Cafe. Yusuf Bombang, manajer Pentasago, mengatakan kolaborasi tari, teater, dan him Apakaui sebagai pengembangan untuk lebih menarik. Sebelumnya, Pentasago diselenggarakan di salah satu pojok Taman Budaya Banda Aceh. Yusuf Bombang memilih ke Kafe sebagai tempat pertunjukan kali ini untuk lebih mengembangkan pentasago sebagai peristiwa budaya dan mengisi hiburan di Banda Aceh. sudah lun Guru Besar Filsafat Islam Fakultas Husu Ludin dan Filsafat Uwin Araniri Prof. Dr. Samsul Rizal meminta para mahasiswa yang baru memasuki dunia kampus untuk menyiapkan mental sebagai penuntut ilmu. Melalui pesan WhatsApp Profesor Alhamdulillah Samsul Rijal mengatakan dirinya merupakan salah satu pemateri dari luar UIN Suska yang diundang dalam kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK di Gedung Islamic Center Raja Ali Haji pada 27 hingga 29 Juli 2018. Di antara narasumber lain adalah Profesor Said Agil Siraj, Ketua PBNU dengan materi. Islam moderasi dalam kancah global dan Profesor Dr Irfan mewakili BNPT Jakarta dengan materi ancaman dan bahaya radikalisme di kampus. Profesor Samsul Rizal memaparkan kehidupan akademik yang memiliki rencana aksi strategis yang terpola dan terukur. Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI FM. Seranti FM. Sudah lundu khusus 88 anti-teror Polri menangkap seorang pegawai PT perusahaan listrik negara AHD alias Opung di Pekanbaru lantaran diduga terlibat kegiatan terorisme. Ia dituding menjadi penyandang dana aksi penyerangan hendak dilakukan selepas kerusuhan di Makubrimob Kelapa 2 Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kepala Kepolisian Daerah Riau Inspektur Jenderal Polisi Nandang saat dikonfirmasi mengakui perihal penangkapan itu. Namun ia belum bisa berbicara banyak dengan lebih rinci karena masih dalam pengembangan. Menurut informasi yang dirangkum, penangkapan terhadap kelima terduga teroris dilakukan tim Densus 88 dibantu Paul Dariau sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.20 waktu Indonesia Barat pada Jumat kemarin. Darulun warga suku Mauseani di pedalaman hutan seram Gunung Morkili yang meninggal akibat kelaparan bertambah Sampai saat ini tercatat sudah empat anggota suku tersebut meninggal akibat krisis pangan yang terjadi sejak awal Juli 2018. Kepala Dinas Sosial Maluku Sartono Pining mengatakan warga meninggal bernama Lucy Rui pada 26 Juli 2018 menyusul Balita Asoka berusia 2 bulan Ayoma dan Laupia. Sartono menyatakan fakta itu diketahui dari laporan tim terpadu yang dikerahkan ke lokasi sejak 25 Juli lalu. Menurut Sartono, saat ini tim medis terpadu menangani ratusan jiwa anggota suku Mausi yang kelaparan karena tanaman mereka diserang hama babi dan tikus. Diduga itu adalah dampak kebakaran hutan dan lahan pada periode Oktober hingga November 2015 di Kecamatan Seram Utara Timur, Kobi dan Kecamatan Seram Utara Timur, Seti. Mereka yang meninggal mendapatkan santunan masing-masing Rp -masing 15 juta rupiah per orang dan diberikan kepada ahli waris.